Amma baht. Pemirsa bengkel hati di seluruh tanah air tentunya. Alhamdulillah. Kalimat puji, kalimat syukur, kalimat cinta. Semua itu hanya berhak kita persembahkan untuk Allah semata. Allahu alikus samawati wal ar. Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Allah yang telah membentangkan bumi. Allah yang telah menciptakan alam semesta. Langit, lautan, dan apapun yang ada di dalamnya termasuk kita manusia. Maka kalimat yang paling pantas tidak lain adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Raja Ma'ah, bengkel hati di Masjid an Nida yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat Alhamdulillah. Pakta Arab mengatakan asyhatu ta jun alaruus sisi hala yarah ilal marat. Ternyata banyak dari kita, laki perempuan yang tidak sadar Kalau bawa sehat itu adalah mahkota. Nah mahkota ini baru dirasakan mahalnya kalau sudah sakit. Orang yang bisa merasakan nikmat sehat siapa bu? Orang yang sakit, orang yang sudah dititipkan musibah oleh Allah. Baru dia merasa sehat itu mahal Tapi Ada sesuatu yang jauh lebih mahal Yaitu sehatnya roh kita Spiritual kita Tidak hanya sekedar jasad Tapi ternyata hati ini harus dikasih nutrisi Kolbu Baik saya mau tanya dulu Cross check terlebih dahulu Ibu-ibu yang paling jauh dari mana ini kira-kira Yang dari Papua ada gak? Ada? Dari Papua? Dari Papua Mbak? Oh Palu, saya tanya Papua atau yang dari Sulawesi Palu, dari Kalimantan, dari mana? Eh Sulawesi. Iya, baik. Yang bapak ini dari mana? Dari Bengkulu. Ada yang lebih jauh lagi? Nggak ada. Baik, paling jauh Bengkulu. Ada yang dari Palu, ada yang Sulawesi dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, inilah bengkel hati datang jamaahnya dari berbagai penjuru kota di Indonesia. Para pemirsa, dimanapun anda berada, tetap pada channel anda, bengkel hati. Tentunya bersama Ustaz Danu dan Daizaki akan kembali sesaat lagi. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah Syukuri apa yang ada Hidup saya yang akan doa buat demasih Sebagai benyat papan atas yang penuh prestasi Untuk di haji rindu tanah Kita-kita lagi terlalu pasangan kamu, hmm. kamu mau gak jadi pasangan kita? Nah sekarang, kalian bisa lihat enggak ya? Pengen tahu kamu pasangan kita atau bukan? Ketik krek kembang, nama kembang, nama kamu kirim ke 9388. Kamu bisa tahu seberapa besar kesempatan kamu untuk menjadi pasangan kita. Selain itu, kamu juga punya kesempatan untuk ketemu kita. Ketik krek kembang, nama kembang, nama kamu kirim ke 9388. Siapa, Siapa tahu, kamu lah pasangan kita. hidup kita. Segera hadir Little Christmas dari kartun baru di TPI. Ikuti petualangan paling seru Krismas kecil selawat raja kancah sakti dan kejam serta para monster pengikutnya. Alhamdulillahirobbilalamin para pemirsa bengkel hati di seluruh tanah air Indonesia dan para jemaah bengkel hati di Masjid Anida. An yang mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan untuk kita tidak hanya di dunia Tapi kemuliaan yang paling hakiki yaitu kemuliaan di akhirat nanti Amin ya Rabbal Alamin Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Danu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik dari yang kemarin nih Ustaz untuk kita semua Amin <laughs> Karena tema kita pada kesempatan kali ini mengajak kita untuk menjadi lebih baik Yaitu amarah menjadi musibah, ini sudah dibahas kemarin tapi ini kelanjutan dari tema amarah menjadi musibah yang kemarin nih Ustadz, iya. kita akan fokus pada keluarga karena bagaimanapun keluarga dengan anggotanya yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak tidak akan pernah lepas dari konflik nah bagaimana seharusnya masing-masing anggota keluarga tersebut mengolah amarahnya justru menjadi energi yang positif Iya Ustadz iya, Itu, Ustadz. iya. Sebenarnya amarah itu sendiri Itu uh, Di setiap manusia itu pasti ada Cuma memang Karena adanya Al-Quran Kita harus bisa Mengeliminir ya Mengeliminir Amarah ini benar-benar Tidak kita keluarkan Dalam arti ya kita simpan maupun kita keluarkan jadi seumpamanya kita sebagai umat islam oleh Allah Ta'ala disuruh menjalankan sholat hmm. disuruh kita membayar zakat kan begitu ya jelas sangat jelas sekali Nah sebenarnya amarah ini juga disuruh oleh Allah Ta'ala tidak kita keluarkan cuma itu implisit di dalam Al-Qur'an hmm. itu tertulisnya implisit. Contoh mamanya uh, ini salah satu cuplikan dari surat Ali Imran ayat 159 Fa fu anhum wastaghfir lahum. Fa anhum, maafkanlah mereka. Sebenarnya kalau kita bisa berpikir maafkanlah mereka berarti kita dilarang marah oleh Allah taala. Jadi adanya hmm. kalau kita didolimi kita memaafkan seperti itu Baik. Ya. Baik Ustaz Ini tema yang sangat menarik tentunya Ustaz, Karena berkenaan dengan potensi amarah Yang ada di setiap manusia Tapi Ustaz kita akan kembali lagi nanti Para pemirsa dimanapun anda berada Jamaah di Mesjid Anida Jangan kemana-mana tentunya Karena Ustaz Danu dan Daizaki dalam bengkel hati Akan kembali setelah Hajan subuh berikut ini Sebentar. boleh boleh boleh ya silakan oh ya ya ähm, terima kasih salam beranak tuan. Kamu lagi pemusnah. Salam beranak. Uh. Iya. Ya, ya. Alhamdulillah dimana? Selamat kembali tuan. Oh iya iya iya. Ya. Oh, begini tuan saya tu kebetulan uh, ya, uh, ya. uh, anak saya yang terakhir itu kuliah dengan pernah sekolah. Apa kalau pelajar itu sering ganggu temennya, gitu. apa yang harus saya lakukan itu? Salah <SILENCIO> saya itu dimana ibu saya? Gini bu, kalau memangnya kita akan tahu ya kalau istilahnya sifat-sifat anak itu pasti oleh Allah Taala diturunkan dari orang tuanya. Nah, saya tidak mau menyalahkan ibu juga, nggak mau menyalahkan apa, apa enggak enggak, bukan itu maksud saya, tapi berarti kalau Mas Ipan tadi Uh, kurang konsen kemudian sering ganggu berarti ada suatu hal bahwa dulu pada waktu ibu si nur itu hamil itu bisa aja pada waktu itu isengnya nur itu ada iseng loh ya iseng entah sering ganggu teman atau terlalu over over bercanda ayah kayak gitu kemudian bisa aja itu gak cuma bunur jadi bapak juga bisa nah ini saya tidak tahu persisnya Nanti begini Bu kalau kalau saya sih eh, ini bukan suatu dosa besar, tapi paling tidak kita tahu bahwa itu menjadi kesulitan bagi kita, kan begitu ya. Kalau itu kesulitan bagi kita untuk mengatur putra kita, ini kan genetik kita atau genetik eh, pasangan kita. Cobalah mulai nanti malam Bu Nur tahajud. Memohon kepada Allah taala jika anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini kalau itu dari kesalahan dan dosa-dosa saya Yang dulu kali ya terlalu sokos Dimintakan ampunan pada Allah Taala Dan itu terus menerus Terus menerus tanpa henti Karena untuk membuka gen itu menjadi baik Ini harus dengan doa yang tulus dari orang tua Jadi mungkin kemungkinan itu nanti sudah bisa bilang Insya itu paling tidak doa yang tulus dari orang tua Inilah yang nanti akan menjadikan gambaran Allah akan memberikan apa namanya si putranya Gunur ini bisa mulai tenang, mulai jadi enggak bisa langsung hilang itu dan bisa. Mudah itu yang yang yang harus kita lakukan sebagai orang tua yeah. ya. Yang saya minta doanya saja. Amin amin amin. Insyaallah anak saya bisa berubah. tidak masalah dengan apa itu nilainya. Ya, saya sering kita doanya. Ya. Itu ujian Kalau dalam dalam Islam ini diceritakan Wajah al-Nabadatum libadin fitnah kan Atas birun Jadi sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya Apakah kamu sabar? Dan Allah menginginkan bunuh itu sabar Karena itu kan putranya bunuh sendiri Jadi bunuh lebih tenang Lebih nyantai, pokoknya jangan emosi Karena itu ujiannya bunuh kan, Kalau itu bisa dilewati dengan baik kan? Gitu ya? Bisa dilewati dengan baik Kemudian tetap sujud pada Allah Ta'ala mudah itu bisa menjadikan apa namanya uh, alam tuh akhirnya melihat oh hamba uh, yang bernama ini dia benar-benar tunduk dalam menghadapi usian walaupun usian itu memang agak nyusahin nah, ya itu sebenarnya yang yang diinginkan oleh kan, Allah kan. makanya kalau memang itu tunduk nanti masuk sudah masuk ke dalam penilaian yang baik alhamdulillah insya Allah akan memberikan jalan baik Iya mudah-mudahan ini nasihat saya bisa diamalkan nanti ya bu nur ya. benar serius pokoknya hanya untuk Allah hanya untuk Allah hanya untuk Allah mudah-mudahan ini itu bisa baik ya, alhamdulillah ya, terima kasih ya, sama-sama ibu iya iya iya Amin insyaallah insyaallah insyaallah Allah Insya, Allah, insya Allah. salam Alhamdulillahirobbilalamin Al pemirsa bengkel hati di mana anda berada tentunya Para jamaah di Masjid an nida yang mudah-mudahan Senantiasa dimuliakan oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Baru saja tadi kita secara berjamaah melakukan sholat subuh Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi penghantar segala pahala ibadah kita kepada Allah Kemudian Ustaz berbicara tentang tema Yang harus kita lanjutkan ini Mengenai amarah menjadi musibah Karena berapa banyak orang tua baik ayah maupun ibu di dalam keluarga yang secara tidak langsung ketika dia marah kepada anaknya kan itu sudah mengajarkan bagaimana marah terhadap orang lain, iya anak. iya betul sehingga dia dengan sahabatnya dengan tetangganya juga terlalu mudah untuk meluapkan segala amarahnya. Iya. Nah ini uh, trik dan tipsnya gimana nih Ustad uh, untuk para orang tua? Iya uh, sebenarnya Biasanya kita sebagai orang tua itu kebanyakan ini hanya kebanyakan nih kebanyakan menuntut kepada anak-anak. Ini ini bukan berarti saya membela anak tidak. Iya. Mm -hmm. Kebanyakan menuntut itu maksudnya karena anak ini belum mengetahui, mamanya sudah mulai akhir balik bagaimana kayak mamanya kita mengajari anak-anak kita sholat, mengajari anak yeah. kita puasa, membaca Quran kan seperti itu. Ya kita mengajari dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Jadi kalau ada masalah bukan marah yang dinambersatukan, hmm. tapi musyawarah. Sehingga anak itu melihat bahwa di dalam keluarganya itu benar-benar kelihatan kelihatan di mata si anak ini nyaman. Jadi hmm. tidak ada emosi, tidak ada amarah, adanya e, nasihat yang baik, dijelaskan dengan baik. Ini tuntunannya jelas sekali. Sehingga anak itu standarnya itu standar islami Jadi bukan standar hmm. nafsu keluarga tersebut hmm. Kalau standar islami sudah jelas Kemudian dia akan terpatri pastri, Pasti Nah caranya adalah Sebelum kita itu mengajari anak itu Apa namanya Dengan cara-cara kita hmm. Ya kita sendiri yang harus belajar Jadi kita harus mengendalikan diri kita Agar diri kita juga tidak termakan para setan yang ada dalam hati kita, ya. Yeah. Yeah. Jadi kalau ada masalah dengan istri kita ya kita selesaikan dengan baik-baik. Iya. -baik. Yeah. Ini baik-baik ada dalam tanda kutip maksudnya. Iya. Yeah. <laughs> Kalo gitu ya, baik-baik. Yang penting baik-baik. Jangan ada emosi, jangan ada marah. Kemudian juga jelas keluarga mau ke arah mana kalau keluarga kita mau arahkan ke arah yang Islami, ya ayo kita arahkan. Jadi. Yeah benar-benar kita jaga tidak ada marah umumnya contoh dalam salah satu firman Allah taala dalam surat Al-A'raf ini ceritakan khudhir afwa wa'mur bil 'urf jadi ceritakan maafkanlah mereka dan ajaklah ke jalan, ke jalan yang baik nah di sini kita harus menyadari bahwa dalam suatu persoalan Dimana kita yang benar istilahnya yeah. Itu kita diminta Senantiasa oleh Allah Ta'ala Memaafkan orang lain yang salah Betul. Kemudian orang yang salah itu Bukan dimaki, bukan di Hujat, tapi diajak Berbuat baik, diajak ke jalan yang Baik, mm. jadi Namanya diajak berarti Kita itu juga mengikuti mengikuti Kita ikut, jadi baik juga gitu sana. Iya, jadi sehingga orang yang salah ini memahami bahwa sebenarnya dia salah, tapi tidak ya. tersakiti karena kita mengajak, bukan memaki, hmm. bukan menghakimi, bukan merasa bahwa kita benar, kalau merasa kita benar pasti berantem lagi pasti, ya, betul, ya betul. kan, nah ini cara-cara kiat-kiat kalau keluarga kita memang bagaimana bisa menjadikan keluarga ini baik, jadi tidak ada amarah ya? karena Amarah ini nanti dampaknya banyak jantungan, kanker, iya. buding, termasuk sakit perut karena ini nanti bisa arahnya ke mana-mana. Nah inilah yang jadi gambaran. Kenapa sudah sangat sudah banyak diterus dalam keluhan, memangnya wama asyabaka min sayyatin fa min nafsik. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu dari iya. perbuatan tanganmu sendiri. Nah iya. ini sudah jelas sekali bahwa Perbuatan yang tidak baik ini akan mendatangkan musibah bagi diri kita nah, Dan ini juga Ustadz Sebagaimana yang uh, saya mengerti sedikit Ustadz Ketika seorang suami marah sama istrinya Kan ada tahapan-tahapannya Iya. Yang pertama harus ditegur mm -mm. Tapi kalau ditegur masih gak ngaruh mm -mm. Masih gak ngepek Nanti gitu ya mm -mm. Istri udah didiemin aja Atau udah diomelin masih bandel mm -mm. Kan harus dipisahin ranjangnya tuh Iya mm -mm. Dibagi dua nih, gergaji nih, maksudnya nih. Antuk cerita miaisna, begitu nih, maksudnya tidurnya gitulah. Ah, gitu. Loh. Oh, gitu. <laughs> Jadi dipisahkan ranjangnya. Paling enggak ketika malam-malam misalnya kedinginan, sok-sok hmm, hmm. pisah ranjang hmm, gitu. Hmm, hmm, eh, hujan malam-malam kan kalau perlu tinggal masuk kamar doang. Hmm, hmm. Benar benarlah bu kira-kira. <laughs> kan ada tahapan-tahapan ini, ini ceritanya ini buat para jamaah pendengar setiap ya. penyalhati untuk hmm. atau untuk antum nih kita oh kita minat oh, ya, saya ikut berarti. <laughs> Baik para pemirza dimanapun anda berada, alhamdulillah sebuah kajian yang sangat menarik berkenaan dengan emosi yang ada di dalam setiap jiwa manusia. Baik untuk berikutnya saya persilahkan kepada salah seorang penanya. Nah, saya langsung merapat ke beliau. Tenang ibu sudah ada sudah. Sudah siap Bapak ini Permisi Silakan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Danu Serta Da'i Jaki Saya yang nama Kusmawan. Saya punya keluhan datang kemari akan saya utarakan kepada Ustaz. Pertama Ustaz, waktu saya berada di perjalanan di Korea, saya ditabrak oleh seorang wanita. Dan seorang wanita itu ya. cantik. Tiba-tiba saya... Bapak santai aja jangan kayak deklamasi. Nyantai, Bapak dari Abri Bukan, saya dari? Dari, saya dari pelayaran Dari pelayaran? Pelayaran, ya oh, Sama juga, kalau pelayaran mas juga dididik Saya kaya, sama kayak Abri, ya Iya, abis iya. itu Ustadz uh, ya. Saya punya ya, Saya pengen melihat siapa yang nabrak saya Saya balik ke belakang Wanita itu lari Lari saya kejar, saya tidak bisa sampai untuk melihat wajahnya Dan setelah itu Menjadi pikiran di dalam Hati saya, saya kurang puas Atau kurang legat Karena saya tidak bisa melihat Terus yang kedua Ustadz, Waktu saya lagi Mau servis saya punya cover Di soal suatu toko Tiba-tiba di dalam mobil Saya melihat orang dari dalam kaca mobil saya Dari kaca spion Melihat sopir itu nah, kok sopir itu pakai topi Tiba-tiba saya tidak bisa melihat lagi wajahnya Saya sampai sopir itu pergi Tapi saya penyebab penyesalan Kenapa saya tidak turun untuk melihat langsung jadi pemikiran dalam hati saya dan pikiran saya yang ketiga kira-kira itu uh, sebuah yang lalu ini saya... pertanyaannya sampai 10 gak pak kira-kira Ya, ini terakhir yang ketiga ustaz <tik> ya. yang ketiga ustaz setelah itu uh, sebuah yang lalu saya lagi jalan membawa mobil saya dengan anak saya saya lihat wah orang itu saya kenal Suatu seorang pengacara namanya Parhan saya lihat dari belakang tapi saya tidak lihat melakukannya tiba-tiba saya jalan sudah kira-kira 100 meter saya masih ada yang mendorong saya untuk melihat dari kaca spion tapi saya lihat dengan wajah yang suram-suram tidak begitu jelas itu jadi pemikiran dari sahabat saya. Nah maksud saya kemarin kok dalam persoalan ini saya beruntung setiap hari yang setiap tahun sejak dari tahun 80 saya alamin. Nah saya mau datang kemari Kemungkinan Allah mengizinkan Niat baik saya ini Dan Allah uh, Mengasih uh, rejangan yang disyariatkan kepada Bapak ustaz Untuk saya lakukan Saya akan terima dengan lapang dada Jadi saya minta uh, Pengajian dari Pak Ustad, yeah. oh, oh ya, ya, baiknya Pak. Ya, insya Allah saya Membahan. belum tahu ini kayaknya. Yeah. <laughs> <Yang laughs> Menanggapi bapak tanyakan apa nih? Ya supaya yang masuk ke saya itu kalau saya melihat suatu kalau saya tidak kesampaian janganlah harus dipikirkan atau okay. sampai okay. mati. Oh gitu. Cerita gitu saya itu mikir yeah. yang mana ini? <laughs> Karena saya melihat kehebatan bapak tadi. Pertanyaan ketiga. Nah. Pada waktu ini Ustad, <laughs> saya jalan-jalan sambil membawa mobil saya. Hebat itu jalan-jalan sambil bawa mobil begini neh Pak nyetel thermostat iya Pak tahu ini kan sekedar apa namanya bahasa Jawanya jog jog iya bahasa Jawanya jog ya iya Pak jadi begini Bapak jadi intinya adalah memang itu suatu keinginan jadi keinginan yang amat sangat kuat sekali pada diri Bapak biasanya itu memang orang-orang uh, punya tipikal tertentu, jadi keinginan kuat sekali, nah, kalau keinginan ini tidak diukur dengan uh, syariat, ini bisa membahayakan kita akhirnya nanti momennya keinginan ingin membeli mobil mewah momennya kalau kita gak punya uang, gimana caranya membeli kan begitu, akhirnya kita sikut kanan, sikut kiri, nah akhirnya seperti yang dikejar-kejar Saudara-saudara kita yang di KPK Akhirnya kan begitu ya Nah ini juga harus hati-hati Sebenarnya kalau memang pada waktu itu Allah belum mengizinkan Bapak itu belum bisa memandang wajahnya Umpamanya ya Atau e, melakukan sesuatu Ikhlaskan semuanya kepada Allah Ta'ala Coba kita menanggapi salah satu firman Allah Ta'ala Salah satunya cuplikannya faida azamta fatawal Allah. Nah, ini artinya adalah jika engkau telah bulatkan tekad bertakwalah kepada Allah. Jadi membulatkan tekad itu bukan membulatkan tekad dalam arti keinginan, tapi membulatkan tekad itu adalah suatu yang kita cari kemudian kita ikhlaskan. Sehingga umpamanya kalau kita sudah menjalani sesuatu kemudian kita enggak mampu ya sudah serahkan aja pada Allah Taala. Hmm. Wong kita juga tidak berhubungan langsung. Mamanya kalau bapak tadi ceritakan tidak berhubungan langsung. Sempert tadi itu saya tuh mau ketawa sebenarnya. Waktu saya di Korea apa Korea tadi? Korea ya. Korea ustad. Korea itu oh. sebelah kedoya. <laughs> Jadi pada waktu bapak ditabrak seorang wanita, bapak itu mengejar istilahnya ya iya atau mencari siapa wajahnya kayak apa begitu ya iya betul karena bapak tidak puas dengan itu jadi betul. di situ itu saya mau tersenyum kenapa dicari-cari udahlah ini disyukuri aja alhamdulillah ditabrak gitu aja iya. kecuali kalau bapak ditabrak nenek-nenek nah itu pasti jatuh nah. nenek-neneknya <laughs> kan gitu ya jadi sesuatu yang harus kita uh, lebih santai lebih enak sama seperti umpamanya Uh, apa namanya Kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala Pada waktu kita itu diberi rezeki Dari uh, Dari ikhtiar yang sudah kita Kerjakan Kita harus sadar bahwa rezeki ini Selain ini nikmat Ini juga ujian Nah ini harus kita pikirkan Jangan kita hanya memikirkan ini nikmat kalau kita pikirkan hanya ini nikmat kita pasti aneh-aneh otak kita tapi kalau ini ujian pasti kita mulai berpikir mau kita kemanakan rezeki ini nah hmm. sama seperti itu jadi kalau udah ditabrak wanita apalagi tahun 80-an ya itu ya ya nggak ya. ya, usah dicari nanti nanti bapak enggak sampai ke masjid Anita nanti <tuh> <tuh> Cuman Ustaz ya, yang saya alamin kok persoalan ini enggak langsung hilang gitu jadi antara Teringat itu, gitu ya dengan mati saya dan pikiran saya dan itu juga akhirnya ber berkepanjangan selesai ini sambung lagi selesai ini sambung aliran enggak ada putusnya Ustaz. Oh gitu. Iya namanya kita ujian Mas seperti itu, Pak. Jadi nanti umpamanya kita umpamanya uh, satu nih. Umpamanya ini saya cerita nih, saya seorang wira swasta umpamanya Allah memberikan izin, saya memberikan uh, saya diberikan satu Uh, perusahaan. Nah, suatu ketika dengan keberadaan uh, izin Allah Taala tersebut, saya diberikan lagi perusahaan satu lagi, jadi dua. Kemudian seperti itu nanti akan berlanjut beda dengan mamanya uh, seorang yang baru mendapatkan suatu keadaan kemudian meninggal lah. Ini kan nggak bisa. Jadi yang Bapak hadapi ini hanya gambaran hidup aja yang kadang-kadang ada yang bisa dijadikan pedoman Ada yang itu hanya cuma sekedar Kayak sepeda motor ngebut lewat Nah kayak seperti itu Jadi gak perlu siapa sih yang ngebut tadi Siapa sih kan gak perlu begitu Tapi cukup eh sudahlah Gitu aja jadi uh, Semuanya keadaan itu Harus belajar untuk diikhlaskan Sehingga Bapak tidak terpengaruh Dengan masa-masa yang Yang alu Itu menjadi ya. lebih ikhlas Santai aja jadi kalau bapak sekarang sudah punya istri, masa bapak teringat sama pacarnya dulu, kan gitu ya? Mm -hmm. oh, nanti diambil kater ya toh, istrinya apa? Apa namanya? Siapa? Apa? Siapa nih? Istrinya apa? apa? Nyetek mawar, maksudnya <laughs> semanggil cutter. Jadi intinya adalah bapak persoalan ini jangan terlalu dipikirkan jauh-jauh, karena kalau dipikiran terus-menerus, bapak nanti akan muter ke arah sana sehingga malah menjadikan hati bapak tidak tenang yeah. tidak nyaman tidak tenteram, malah yang saya khawatirkan adalah perasaan cemas takut itu menghantui terus menerus iya betul betul iya saya tahu ini juga uh, ustadz yang saya yeah. akhirnya begini saya lupa um, ya, penyakit tekanan darah jadi tinggi nah. ustadz ustadz kalau melihat sesuatu, diri kurang puas nah. Nah, sampaian itu aja itu nah. nanti saya akan jawab insyaallah ya nanti akan saya jawab karena memang kayaknya harus ini yang betul, betul. Rani, ya. Jadi Kita lanjut lagi Ustaz Karena waktu Shalom. yang tidak Shalom. memungkinkan ya. Baik pemirsa nah. dimanapun anda berada Jemaah Bengkel Hati Masjid Anida Jangan pindahkan channel anda Tetap di Bengkel Hati Bersama Ustaz Danu dan Daizaki tentunya Akan kembali sesaat lagi Baik Pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Bengkel Hati Kembali lagi tentunya bersama Ustaz Danu dan Daizaki Jemaah di Masjid Anida yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke tema yang kita kaji di pagi hari ini Ustaz berkenaan dengan amarah menjadi musibah. Nah, ada satu fenomena yang dialami oleh anak-anak ketika mereka dididik untuk membaca Al-Quran, solat dan ibadah yang lainnya, tapi si orang tua ini mendidiknya dengan amarah Ustaz, tidak dengan pendekatan yang mengajak atau mengajarkan atau memberikan contoh, nah ini kira-kira masih tepat tidak ustadz dengan kemajuan zaman sekarang ini. Sebenarnya di sini tetap ada dua jawaban. Ya. Jawaban pertama orang tua ini mengajari mendidik anak dengan eh, secara Islami, umpamanya membaca Quran ya. ya, itu sudah baik, itu amal soleh bagi orang tuanya. Ya. Tapi kemudian ada terselip beberapa hal di mana cara mendidih atau suatu keadaan orang tuanya memaksa atau marah atau bagaimana Nah yang memaksa ini salah di hadapan Allah yeah. Yang marah ini salah di hadapan Allah Jadi tetap ada dua poin penilaian antara yang satu menilai baik yang akan dinilai oleh malaikat Arakid Kemudian yang satu kalau kita salah yang menilai adalah malaikat Atid yeah. Karena baga bagaimanapun juga kita tidak mungkin memenai saya punya niat Agar uh, Anak saya uh, Dia jago dalam beragama Islam Tapi memaksa, sebenarnya dalam Quran sudah ditulis ya. La ikraha fidin ya. Kan begitu ya Tidak ada paksaan dalam uh, Beragama Islam misalnya Dalam mempelajari agama Islam Jadi kita harus menyadari bahwa Yang kita berikan Kepada anak-anak, yang kita berikan Kepada murid kita atau santri kita Yang kita berikan pada jamaah adalah ya. Nasihat jadi hmm. bukan paksaan Karena kalau kita ada unsur memaksa Kita sudah dosa di hadapan Allah Ta'ala ya. Karena Kita memang punya target Namanya uh, uh, Anak kita uh, Pandek istilahnya ya, Targetnya pandek dalam baca Quran Tapi target ini tidak boleh Menjadikan nafsu kita itu yang muncul Sehingga hmm. pada waktu tidak tidak, melalu, tidak melampaui target tidak, tidak masuk dalam target Kita jengkel, kita marah, kita emosi hmm. Nah itulah dosa yang kita bentuk sendiri hmm. Kalau kita memahami bahwa Oh iya ya kita tidak boleh memaksa Sehingga kita hanya memberikan nasihat Ayo adek, ayo na, ayo ini hmm. Karena yang namanya hidayah Dari Allah Ta'ala itu yang berhak Allah bukan kita Baik. Jadi anak kita umumnya atau santri kita Itu jadi pandai Itu yang berhak memandaikan Allah Yeah. Kita hanya memberikan pelajaran aja sehingga hmm. kita juga terbebas dari amarah yang biasanya ada. Kalau ini nggak cocok, marah, jengkel. Nah, Baik. seperti itu. Baik, istirahat. Nanti ini Subhanallah semakin menarik para pemirsa. Namun sebelumnya sudah ada yang standby nih ustad bilang telepon kita. Kita tegur siapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan abang siapa? Mas, di mana? Uci Sanusi, Pak Dengan siapa, Pak? Uci Sanusi Uci Sanusi? Iya Di daerah mana, Pak? Di Halim, Pak Oh, Halim tetangga Andong. Iya, iya, iya, iya ya. Baik, langsung saja kepada Ustadz, silahkan Iya, Assalamualaikum, Pak Ustadz Waalaikumsalam, Barangatullah eh, Pak Ustadz, ini saya mau nanya teman saya punya penyakit mas nih pasama asam lambung ya pak ustad ya, teman sudah berobat dari dokter, uh, terus sudah habis obatnya itu uh, penyakit mas ini selalu kambuh terus gitu dong, sakit nah, pak ustad. Nah, uh, sekarang saya lagi berobat alternatif uh, ke ini ke alternatif yang pagi di Kalimantan, baru kemarin hari Kamis terus, yang, terus uh, alhamdulillah sih ada perubahan gitu terus yang saya ingin tanyakan uh, di, kalau saya di rumah ini, di halim ini ketenangan jiwa saya ini gak tenang ya Pak Ustadz iya, mm -hmm. yeah. terus? Uh, terus uh, kalau saya, kemarin kan saya berobat di kampung pak Ustadz, di mm -hmm. saya kan aslinya dari kuningan nah, kalau saya ke kuningan ini uh, pikiran saya itu uh, dan jiwa saya itu tenang terus gitu tapi kalau saya datang ke rumah saya ini kan rumah atas iman mm -mm. Ustaz ya mm -mm. Nah, saya tinggal di rumah atas nah, terus kalau kalau saya datang sini itu bawaannya itu nggak enak terus gitu foster di rumah ini jadi nafsu makan terus segala macam itu melihat istri atau uh, istri itu perasaan itu nggak tenang terus di di dalam mm. jiwa ini nggak tenang gitu foster jadi ee, timbulnya itu, itu mungkin hmm. dari situ apa gimana ya, itu harus terlintas pikirnya gitu. <tuh> iya, Pak Mas Mas Sanusi, Uji Sanusi ya. Iya. Iya itu <tuh> mah itu ad, munculnya hanya cuma ada rasa kejengkelan di dalam keluarga, hanya itu aja di dalam rumah itu. Jadi kalau Mas Muji ada merasa jengkel di dalam rumah tersebut ya nanti mah itu muncul. Iya makanya. Kok marahnya oh. kau bilang gimana sih? <laughs> Mas Muci, dia yang tanya, dia ya. yang mengiyakan. Ya bukan mengiyakan. <laughs> me me apa namanya? Ya begitu tadi. <laughs> <laughs> <laughs> Mas Muci. Mas Muci, Sanusi Uh, Kalau memang tidak nyaman di rumah kakak, ya sudah di mana di kuningan ya tadi ya cerita ya di, di ya. kuningan nggak apa-apa uh, atau di rumahnya Daizaki juga nggak apa-apa asal bayar kos gitu aja nggak apa-apa <tuh> ya ya kan ini ya. boleh kan ya? boleh uh, boleh nggak apa-apa intinya adalah dibikin nyaman karena biasanya ma itu munculnya dari situ dari kecengkelan kecengkelan kita sendiri aja nanti perutnya gak beres, hanya itu aja mas Muji, yeah, yeah. insya Allah gampang sekali dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika di dalam keluarga kakak uh, mas Muji ada kecengkelan uh, kepada keluarga beliau, hanya itu aja mohon ampun, insya Allah Allah akan memberikan uh, kesembuhan pada penyakit mah yang belum punya mah Iya. Yeah. <laughs> apa itu mah? penyakit mah yang belum, belum punya, punya mama. mah mah maksudnya oh itu sih iya iya mudah-mudahan manfaat ya mas Mujia iya alhamdulillah Amin. saya juga punya penyakit, titmah ustad itu eh. mahrub <laughs> jadi kalau makan banyak banget itu kenapa ustad <laughs> baik ustad nah ini masih masalah amarah ustad ada iya. orang yang bilang kalau sampean mau marah ya marah biar lepas gitu kan jangan disimpen-simpen Nah ini baiknya gimana nih Mengelola amarah yang ada di jiwa kita Ust. Biasanya amarah yang disuruh ngelpas ini orang-orang Barat Biasanya jadi seorang psikolog Itu dia punya ilmu Ilmunya dari orang Barat Maaf-maaf ya saudara saya yang psikolog ya, Saya minta maaf karena memang Saya mengetahui dari teman-teman Para psikolog teman-teman saya sendiri Kalau orang Barat itu kalau memang ada Jengkelan itu suruh ngeluarin Mau marah ya marah aja nanti ya, Ngeplong gitu ya. Nah itu kan barat ya Kita kan bukan barat kita di Indonesia hmm. Kan gitu ya Jadi kita juga uh, kadang uh, apa Kita mencoba lebih dekat pada Allah Ta'ala Marah yang dilepas Itu sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala Benar-benar hmm. dilarang oleh Allah Ta'ala Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala Dan akan menjadi amal soleh Kalau kita itu mendapat ujian Wujudnya kecengkelan dalam hati Cengkel dulu, nah, marah itu kan sudah mulai Panas kemudian meledak ya ada kejengkelan pada waktu ada masalah kita ada kejengkelan nah yang diinginkan oleh Allah taala itu musyawarah jadi kita itu kalau ada masalah itu dimusyawarahkan umpamanya hmm. ini uh, saya ada jengkel sama antum nih jadinya hmm. nih nah bukan saya marah atau diam-diam enggak tapi ada kita komunikasi adat komunikasi dai ya. uh, saya kemarin nggak enak sama antum ini ini ini ini yeah, dengan yeah. santai aja kita memang yeah. kita kawan gitu dengan begitu mah kita bisa nyaman jadi itu bisa menjadi koreksi antum sendiri yeah. kan seperti itu ya yeah. nah yang diinginkan oleh Allah Taala yang yang ada di dalam syariat yeah. Islam seperti itu jadi marah itu bukan langsung dikeluarkan yeah. tapi dikomunikasikan aja santai yeah. karena kalau marah itu dikeluarkan jarah ini bergerak beneran, tensi itu naik, mm -hmm. perputaran oksigen, oksigen itu tinggi. Mm -hmm. kalau ada penyumbatan, setruk nanti. Hai, ya. Hai, ya, Mustad. Untuk selanjutnya, Mustad, ini satu hal yang sangat menarik tadi masalah uh, marah yang langsung diungkapkan, mm -hmm. langsung keluar. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Karena sudah standby nih, satu lain telepon kita. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Ya ibu tolong dikecilin TV nya ibu ya. ya Volumenya ya ibu bukan TV nya Nah kan putus Ini TV nya dikecilin bukan volumenya bisa Jadi <laughs> putus Baik kita coba lagi Lain telepon Halo assalamualaikum Assalamualaikum Ah baik saat Sambil menunggu ini Masih masalah uh, amarah Tapi nanti kita akan bahas yang satu ini Ustaz uh -uh. Karena ada yang mau lewat dulu nih pemirsa. Uh, uh, Jangan Anda kemana-mana Tetap di bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki tentunya Kami kembali sesaat lagi <Suluh> Alhamdulillah Allahu Akbar Allah yang maha besar Allah yang maha benar di atas segalanya Berkenaan dengan tema kali ini para pemirsa Yaitu amarah menjadi musibah ini tadi menarik nih Ustadz iya. Terutama pada segmen bagaimana seharusnya amarah itu kita ungkapkan Kita langsung kita pendam atau bagaimana Karena ada beberapa karakter manusia yang saya lihat Ustadz Dia justru eh, mampu menahan amarah itu dalam waktu yang lama Mengendap sehingga tersimpan Nah amarah yang diendap ini Ustadz Mm. Itu menumpuk atau sebenarnya hilang Begitu saja dalam setiap jiwa manusia itu Ini tergantung ya Jadi kalau memang Beliau ini memang jago Istilahnya jago itu Dalam pemahaman islamnya itu jago Beliau itu diteror kayak apa itu tenang tidak ada marah Ini Sangat jago ayo, Ini jago Kemudian kalau memang Ada yang uh, Kurang jago umamanya, mm. Kalau umamanya ada seseorang yang tidak banyak bicara sih, Kalau ada masalah Ada sesuatu Dia kelihatan tidak emosional Tapi dia memendam amarah Nah memendam amarah ini Bisa menjadikan nanti Menjadi salah satu yang saya amati Ini salah satunya adalah Farises Rambung Nanti kalau dia punya anak kecil nanti diperingatkan lewat anak dengan kayak salah satunya klep jantungnya bocor. Nah itu biasanya hmm. marahnya tersimpan biasanya seperti itu. Jadi ada pengaruhnya Usaha, tetap ada pengaruh ke genetik ke anak. Usul terbaik ada. itu benar konsep uh, Al-Qur'an musyawarah. Usaha. Musyawarah benar. Insyaallah benar itu ya. Ya Usaha Subhanallah. Ini satu ilmu untuk kita semua para pemirsa apa yang disampaikan Al-Qur'an dengan bermusyawarah itu cara yang terbaik. Nah untuk berikutnya, saya persilakan kembali kepada seorang ibu untuk bertanya. Silakan disebut namanya siapa, ibu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzhanu. Ibu namanya siapa? Nama saya Haja Hotimah. Haja Hotimah dari? Dari ini Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Pemalang. Di sini ya. ama siapa aja ibu? Rombongan Rodotul sana. Oh pengajian. Ya. Oh ya. baik, silahkan langsung tanya ibu. Iya. Saya punya anak stres sudah udah udah lama. Terus sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Sekarang obat jalan terus. Kalau berhenti obatnya marah-marah hingga sampai mengamuk. Tolong Ustadz Beri solusinya Agar penyakit anak saya sembuh Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Ini spesialis penyakit jiwa <toh> Gimana nih Ustadz Ibu anaknya ikut gak? Enggak Baru Minum obat terus ketiduran Kalau oh. besok kalau Pak Ustad pulang ke Bojonegoro Kampir <laughs> Saya tidak diajak Saya tidak diajak ya, oh, Saya tidak diajak oh, Saya tidak diajak Iya <laughs> <laughs> <laughs> insya Allah Mantuk. Saya itu biasanya Kalau ke Bojonegoro itu naik Pesawat Ibu ya, oh, Jadi tidak mampir Emang Bojonegoro ada Bandara Nanti pilotnya saya yang SMS Terumah hampir sebentar <tuh> Saya, saya ikutin ya. terus Kak Ustaz Oh iya iya, iya. Ikutin saya oh, oh, ya. Jangan-jangan nah, ada apa-apa nih Ada maen nih Ustaz Danu dengan jamaahnya dari Pemalang, Pemalang Nik, ikutin, terus. <tuh> Nik, ikutin terus <tuh> Berarti punya ilmu pelet <tuh> Iya ini bercanda ini yeah. ya Pemirsa yeah. ini bercandanya kita yeah. Biar tidak Tidak tidak stres kayak tadi kayak putranya ibu ya <laughs> kok marah-marah ini gimana putranya ibu ini orangnya pendiam sekali awalnya iya. seperti itu Iya betul, betul. oh uh, mulai stres uh, berapa sekolah, tahun ini sekolah SMA mau berikut ulang apa itu ujian uh -huh. terus nggak bisa katanya Pak Kyai Sokor uh -huh. itu kesambet cara nih oh. dari kesurupan ya kesambet oh, iya iya iya kesambet itu orang Jawa bagian utara bilang kesambet sambet <laughs> iya daripada kesambet Mendingan kesambit sebenarnya kesambet itu ibu anaknya laki perempuan laki oh laki iya. silahkan ustadz ini laki misalnya nomor oh. <laughs> tadi Ya kalau putra ibu cewek Ini bagiannya Udah ini kok sudah janjian Start, Nanti kalau pertanyaan itu Anak wanita belum nikah Bagian saya nanti <SILENCENT> oh, Beres Aa, Ini lebay, ini lebay <SILENCENT> Jadi... Maaf ya ini bercanda <SILENCENT> <SILENCENT> <SILENCENT> <SILENCENT> <SILENCENT> Jadi eh, Begini bu, Jadi yang saya alami Dari beberapa jamaah Biasanya nih seorang yang gampang sekali goncang itu biasanya seorang yang pendiam biasanya iya. pendiam ada masalah nggak mau cerita iya, hanya diem betul. aja di kamar iya. aja jadi jarang bicara biasanya nah Betul Mereka ya iya. Hmm. <guluh> Belum ditanya Ustaz betul <guluh> Karena pada waktu itu sebenarnya oh. saya ada di rumah ibu oh <guluh> Karena tadi ya diikuti <guluh> terus enggak, Ustaz. Karena kalau enggak ibu ingutin saya Saya ingutin ibu <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Jadi memang tipikal-tipikal Orang yang seperti itu Jadi kalau ada an anak kita yang pendiam Itu jangan tentu bangga dulu ya Pendiam hmm. dia introvert Tertutup Wah ini bahaya nih besok gedenya hmm. Kalau ada masalah yang agak gede Goncang pasti Nah hmm. termasuk hmm. putra ibu hmm. Ada masalah entah itu masalah ujian entah itu masalah wanita, maaf-maaf ini saya yeah. ceritakan ya. Yeah, yeah, yeah. Entah itu masalah wanita. Yeah. Entah masalah enggak dikasih uang sama orang tua kali ya. Di dipikirin terus lama-lama nah, pada waktu ada ujian itu gedek deureh, na mau, na mau gitu. Jadi yang Ibu ketahui masalahnya awalnya apa itu dulu deh? Awalnya. Masalahnya beliau begitu itu awalnya nah, apa berat, karena ya. ujian atau karena wanita ditinggal pacar mamanya? Tahu ya atau apa anaknya itu pinter udah sekolahnya pinter tapi tiba-tiba kok nggak bisa ngikuti ujian kalau dikasih ulangan tidur di situ lah katanya pakai sokor kesambet. Kesambet, kesambet kesambet kesambet kesambet ngapak, nggak kesurupan, oh, yeah. sambet ngapak, ian, setan makanya sambetnya jin itu ya, oh. kalau setan makanya sambetnya, eh. iya ibu, sambetnya obatnya apa nih ya, ibu begini aja. Mm -hmm. Kalau ibu memang berkenan nih, saya akan memberikan satu jawaban. Umurnya berapa tahun sekarang bu? Umurnya 32 sekarang dua yeah? hmm. Sakitnya udah dua empat eh, belas tahun. Iya, dari SMA kan ya? 14 belas tahun. Begini ibu, untuk yeah. mengurangi atau insya Allah diizinkan oleh Allah Taala sembuh satu Amen. pertama ya, yeah. ibu sama bapak. Bapaknya seri... udah meninggal. Oh ya. Yeah. Bapanya udah Ya, ibu sama sama saudara-saudaranya, adik, nama yeah. putra putrinya mamanya. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Itu cobalah rajin tahajud, rajin ya, jangan yeah. tinggalkan sholat lima waktu, jangan yeah, tinggalkan mika. ya. Yeah. Kemudian ditambahi dengan sholat sunah tahajud, yeah. kemudian habis selesai sholat sunah tahajud, ibu mohon ampun pada Allah Taala, mohon ampun yeah. urut, yeah. mohon ampun pada Allah, uh -huh. pada suami mantan suami, uh -huh. eman uh. kan, sampaian, <laughs> almarhum suami, kemudian yeah. orang tua, kemudian anak, kemudian saudara, mohon ampun itu uh -huh. jelas yeah. ya urut. Yeah. Iya. Kemudian yang kedua bersyukur atas nikmat Jadi ibu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala Apa aja disyukuri iya. Ya disyukuri iya. Kemudian yang ketiga baru doa Ya Allah jika anak saya namanya siapa? Budi Harjo uh -huh. Ya Allah jika anak saya Yang bernama Budi Arjo, Jika uh -huh. dia sakit Hilang ingatan mamanya yeah. Hilang ingatan kalau itu dari kesalahan Kesalahan dan dosa-dosanya Ampuni anak saya doanya hanya itu aja uh -huh. Ya, ya, ya. ya Allah jika anak saya yang bernama Budiarjo ya, ya, ya. jika dia sakit hilang ingatan karena kesalahan dan dosa-dosanya ampuni ya, ya. anak saya hanya itu ya, aja oh. doa akan terus kemudian ya. ya kurang lebih antara setengah jam sampai satu jam oh, oh. sebelum selesai ibu oh, ya. mohon ya, ya. lagi sekali lagi doa Ya Allah aku mohon agar kau memberikan jalan agar anakku Budiarjo sembuh dari penyakitnya hanya itu aja ya terakhir iyi. doanya itu aja lakukan setiap habis selesai sholat sunnah tahajud mudah-mudahan Allah menjabah doa ibu dan putra putra ibu yang lain ya Amin Amin Amin Amin kesambut sambut iya kesambut mendoan mendoan teteh tempe usah nah, tempe iya <hisa> ibu berapa <hisa> orang jamaahnya <hisa> yang yeah. oh, ikut kesini 59 Itu semua dari Pemalang ya? Iya, Pemalang. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan lagi ya, Ibu. Amin. Amin. amin, amin. amin. Saya dulu itu punya teman di Pemalang ya. namanya Endah. Endah. Namanya Endah. Endah. Tapi enggak kesambet. <laughs> tapi enggak kesambet. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. yeah. yeah. Iya. tapi silakan Ibu. Semoga yeah. bermanfaat nanti. Ibu terima kasih, mohon maaf karena inilah kita biar lebih seru, Ustaz ya. Iya, yeah. segar. Kita berikan satu kesempatan kepada penanya lagi, ya, silahkan. Ya, tolong disebut namanya Mbak dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Walaupun saya Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Ciledug. Riza. Linda. Oh Linda iya. dari Ciledug ya. Ya. Ya, Mbak Linda kesini dengan siapa? Uh, dengan teman. Dengan sahabat-sahabat ya. Ya, silahkan langsung. Saya mau tanya Pak Pak Ustadzenu. Uh, saya udah pernah nikah dua kali Apa? Udah nikah dua kali Nikah itu maksudnya ijab kabul dua yes. kali gitu Tapi uh, dari nikah yang pertama saya udah punya anak satu uh -uh. Tapi udah nikah yang kedua ini udah enam tahun uh, Belum dikasih momongan Tapi Malah ada aja penyakit yang timbul dari setelah saya nikah yang kedua ini Nah jangan begitu dong nah, ya, maksudnya Nanti tanya... kayaknya mempersalahkan nikahnya nanti Ya silahkan dilanjutkan apa-apa uh, Yang mau saya tanyakan apakah dari penyakit-penyakit yang saya derita sekarang Ada hubungannya dari kesalahan-kesalahan saya yang lalu Atau bagaimana Sakitnya apa, ini. Mbak Linda? Sekarang saya ada kista sama miom. Kista sama miom uh -huh. itu masalah darahannya itu. Iya, tapi saya udah terapi, pengobatan tradisional udah kemana aja. Saya sampai istilahnya capek minum obat. Capek. Iya, kan minum obat terus kan. Blenger gitu loh pak oh, Tadi ada kesambet sekarang ada Blenger ya Sudah gak apa-apa kata-kata aneh-aneh muncul aja deh Ini minggu depan saya bawa Kamus ustaz Banyak bahasa aneh di sini. Apa tadi ustaz? Blenger Blenger itu bahasa Beler apa? Ya? Di belenger. Di oh, belenger itu bukan bosan. Belenger itu enak sebenarnya. Nah, ya, begitulah pak. Jadi enak sekali itu belenger, gitu. Oh, iya, iya. Ini jadi ya, Cileguko atau dari Jawa Tengah sih, Mbak Dinda? Dari Cileguko. Asli oh. Cileguko. Uh, aslinya Jogja. Oh, beneran kan? Panas kenapa belenger? Wah, ini dulu bahasa Indonesia sama kayak saya nih kayaknya. Dapat tiga, saya juga dapat tiga dulu. <Gangat> Jadi silahkan mbak Hanya itu aja penyakitnya uh, Dan terakhir kemarin saya tes uh, Dokter lagi uh -uh. Malah ada tambahan penyakit baru Katanya liver Penyakit baru <lacht> ya? ya Liver ya. itu penyakit dari nenek kita Sudah ada liver <lacht> Yang ada di dalam tubuh saya Oh iya, iya. <lacht> <lacht> <lacht> Ada ada juga. Uh... Iya kan Dibilang baru kan siapa tahu Baru beneran Namanya penyakit kata dokter namanya sarjono. Wah, um, um, baru beneran tuh baru denger. Mbak Linda, kalau namanya penyakit apalagi tadi ada kista sama miom ya. Ini berarti ada kejengkelan yang disimpan oleh Mbak Linda bisa saja kepada suami. Jadi kejengkelan Mbak Linda itu enggak bisa keluar, tapi di sini. Kalau itu wujudnya kista berarti jengkelnya ini pada suami hanya itu aja makanya pinternya Allah begitu mbak Linda belum dikasih momongan karena masih jengkel dengan suami makanya itu diujutnya ujutnya miom atau kista diwujudkan seperti itu nah kalau ada miom sama kista secara real secara klinis itu panas di daerah situ daerah-daerah saluran sel telur itu panas sehingga nanti pada waktu habis hubungan eh, suami istri itu sperma kan jalan nih utuk utuk utuk utuk eh kan utuk utuk sih pas saya jadi ikut tadi ya jadi jalan nih sperma ngeng gitu ya enggak itu sebenarnya pakai latihan nih jalannya utuk utuk eh kan habis Mbak Linda juga pakai blenger tadi jadi saya saya saya berpikir berbicara sama orang-orang Jawa aja jadi kalau sperma itu udah jalan melalui sel telur eh melalui sel telur melalui saluran telur eh saluran sel telur Karena di situ ada kista di daerah kista itu dia akan mati sebenarnya. Nah ini hanya pertanda aja sebenarnya. Kenapa sperma mati? Makanya saya langsung tanya betul nggak Mbak Linda dengan suami yang sekarang ini sering menyimpan jengkel hanya itu aja persoalannya? Iya betul. Oh kan betul. Betul. betul. Nah kalau kepingin punya omongan sayangi suami kalau ada sesuatu nggak cocok bicarakan musyawarahkan hanya itu aja suami saya jarang di rumah di wow. luar kota terus oh, saingannya bang Toyib kayaknya <laughs> dua lebaran belum pulang-pulang ya oh. <laughs> minimal sebulan sekali di rumah sebulan sekali iya pulangnya oh, kan sudah niat dapat suami jadi kan ya sudahlah nggak usah jengkel gitu aja kadang-kadang bukan dari suami aja sih dari pihak keluarga suami yang suka Katanya saya menahan-nahan untuk punya omongan, ada dari pihak warga suami. Uh -huh. Katanya saya yang sengaja menahan-nahan untuk punya omongan gitu. Oh ya sudah, nggak usah ikut jengkel, udah diem aja. Makanya di situ ada kata-kata begitu. Akhirnya hati ini kan emosi marah jengkel hmm. diem. Nah marah jengkel diem dan dendam, salah satunya ada unsur dendam. Kenaklah liver Nah ini bener nih. Ini, hmm. ini cerita ini benar jadi, jadi penyakitnya nyamber terus ya Ustaz nyambung sebenarnya makanya benar jadi Mbak Linda kayaknya kalau Mbak Linda tadi cerita ada penyakit baru yang sebenarnya itu <gifat> dari nenek saya dulu juga ada leper <gifat> ya. kalau leper sama hmm. leper sama ya sama-sama nah, itu kenapa. yang di makanan yang dibungkus oh, itu lemper satu. <gifat> <gifat> jadi Mbak Linda karena Mbak Linda sering mendengar Diolok-olokin atau mendengar kata-kata yang tidak enak Padahal Mbak Linda sendiri itu Memang punya tipikal sebenarnya Gampang tersinggung sebenarnya Nah ejekan dari sisi itu menjadikan Kejengkelan yang tidak terselesaikan Nah itu akan merusak hati Nah hati ini benar-benar akhirnya rusak Sehingga menyebabkan penyakit liver itu muncul Coba Mbak Linda, maafkan keluarga suami Maafkan keluarga suami dengan ikhlas Karena Allah Kemudian nanti berjanji pada Allah Ta'ala Nanti kalau suami saya datang Saya akan bicarakan dengan suami saya Permasalahan ini Tidak usah cerita tentang keluarga Nanti suami malah marah-marah nanti ya Bicarakan dengan suami dengan baik Dengan nyaman, dengan santai Kayak orang pacaran, pokoknya seperti itu Nanti kista sama Mium itu Cepat sekali Mbak uh, mengecil, hanya itu kemudian jadikan hati mbak linda itu hati yang eh, nyaman senang dengan suami kemudian hubungan suami istri kalau bisa juga harus tepat ya jadi umpamanya menstruasinya jedanya 28 hari jadi dihitung dari hari pertama mens itu hari pertama kalau memang 28 ambil tengah-tengah nah pas tengah-tengah itu kumpul dengan suami istri Eh, dengan suami Maksudnya kok dengan suami istri Salah lagi nanti saya Jadi kumpul di uh, tanggal yang tepat Di hari pertengahan Jeja mens itu aja Karena itu hari pertengahan itu Sel telurnya tuh mateng sekali Tapi kadang-kadang kalau pas suami pulang saya lagi mens <laughs> Bagus. Bat, satu kalimat yang paling pantas buat dramenya Ustaz. Kasihan dia dia. Gini aja deh, Mbak Linda saya usul Mbak Linda nyusul aja suami. Suami di mana biasanya? sekarang lagi ada di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, balik papan. Nyusul ke sana. Ini Nusul. dua hari sebelum eh, Dua hari sebelum tanggal 14 nyusul ke sana. Iya, wongnya ini deh. Gitu. Ustaz. Jangan nunggu pulang kalau pulang em, surang pan. Ayo jengkel sini. <laughs> oh. Mbak Linda, tenangkan hati. Yeah. Uh, maafkan saudara-saudara uh, suami Baik. Senangkan hati benar serius karena Allah Taala semuanya itu level itu akan sembuh dengan sendirinya nggak minum obat nggak apa-apa nggak usah nggak usah alternatif pusing nanti blenger nanti ya. Ya. ya santai aja insya Allah itu bisa sembuh kalau Balinda benar-benar serius memohon kepada Allah Taala ya, ya. Amin. baik baik kita terima kasih baik Balinda para pemirsa dimanapun anda berada. Jemaah di Masjid an tetap jangan kemana-mana. Semakin menarik saja kajian bengkel hati pagi hari ini, Ustaz Danu dan Daiza. Kita tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah tidak hanya di dunia, tapi Allah memberikan kemuliaan yang lebih hakiki, yaitu kemuliaan ukhrawi. Amin. Ya Rabbal Alamin Baik uh, Ustaz uh, Kita sudah standby juga ya Di line telepon kita ini Satu orang penanya Kita tegur sapa dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Ya halo Dengan Bapak siapa Di mana Bapak? Di Bukit Duri Pak Dengan Pak Ivi TV-nya Volumenya tolong dikecilkan Pak Iya iya ya. terima kasih ya. Pak. Dengan Bapak siapa tadi? Dengan Pak Ivi Insurnal ya Siapa bosan? Pak Iding. Iding. Pak Iding ya? Iya. Pak Iding di mana? Di Bukit Duri Pak. Bukit Duri. Ya, betul, oh sini dekat masih dekat Kelingan. Nyambung ini dah beberapa hari ngungkit acara ini baru nyambung Pak. Iya iya iya. Iya gimana bapak? Oh ini Pak ini masalahnya istri saya, Risartati. E Risartati. E itu sakitnya sudah lama, udah 6 tahun kurang lebih pak jadi kakinya itu panas, rasu bengkap gitu pak tiap-tiap Bas Magritte berasa panas, bengkak, bengkak gitu pak jadi sepertinya, seperti kena duri begitu pak tolong solusinya pak Ustadz udah ke dokter belum pak Iding? kalau ke dokter sudah pak, sudah rutin bahkan tiap bulan sekali diperiksa Gitu. Tapi sampai saat ini Obat-obat macam-macam obat, -obat, macam -macam obat istilahnya pak Belum ada reaksi apa-apa Oh Oh Solusinya Pak Ustaz Tapi Allah memberikan satu hikmah Untuk keluarga saya Iya Pak Ibing saya mau tanya Coba Ibu ditanyain Ibu itu sering baca amalan-amalan enggak Enggak usah disebutkan amalannya apa Coba tanyain Dulu sering di dikakamannya ada Seorang yang ngasih nih baca ini nih, biar kamu begini. Ini baca ini, biar kamu begini. Ini baca ini, biar kamu begini. Sering begitu nggak ibu? Coba tanya aja ibu. Pak ini ya, kalau kiranya ini bagaimana Pak Ustad? Kalau langsung ini istri saya ada di samping saya gitu. Halo? Iya gimana pak? Oh, bagaimana kalau kiranya bisa langsung bisa dengan istri saya gitu supaya enak? Ini ada di sebelah saya gitu. Emang dari oh. tadi bapak nggak merasa enak gitu? Ya, ya, ya enak juga. Oh enak ya. juga. Oh semua. Oh, semua. Ia, iya iya iya iya. Boleh boleh Pak. Boleh, Pak. Assalamualaikum Pak. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Ini lupa kaki saya kenapa ya. Kok panas aja selalu. Ya saya juga enggak tahu, saya kan enggak punya ikut kaki, Bu. Ibu, Ibu Ding. Ya. Insya Allah saya sudah tahu dari Pak Iding tadi Saya mau tanya Apakah Ibu sering me membaca amalan-amalan tertentu yang diberikan oleh orang lain Nih baca nih biar kamu begini Nih baca nih biar keluarga begini Nih baca nih biar rezekinya begini Dulu sering gak Bu? Saya ingat saya enggak tuh Pak Oh enggak ya Wah kalau enggak harusnya enggak panas nih kakinya di mana ya? Biasanya hanya itu karena kalau dokter udah enggak ketemu nih penyakit di negara barat enggak ada begitu-begitu. Tapi kalau ini ibu enggak enggak seingat ibu enggak. Tapi umpamanya baca nih sesuatu. Coba ibu ingat-ingat beneran deh. Oke, kalau ibu tidak merasa Membaca Masih dulu masih muda kali Pak ya. Ya enggak tahu kalau dulu masih muda. Kalau hmm. dulu udah tua gimana Bu? Oh. Sekarang udah oh. tua <laughs> <laughs> Sekarang oh. muda malah kan <laughs> gitu ya Iya maksudnya dulu Kan saya tadi cerita dulu yeah. Dulu Waktu entah masih muda masih remaja Entah sebelum nikah sama bapak Dulu yeah. ibu Kali sering dimainin sama laki-laki Terus baca ini, baca itu Kali, ini hanya kali aja Iya yeah. Lupa apa pak ya? Lupa ya. Oh lupa ya. Oke okay, deh. Ehm, gini aja ibu. Yeah. Ehm, ini kayaknya waktunya. Yeah. ini saat ini. Ya. Yang tidak memungkinkan. Waktunya yang tidak memungkinkan. Hmm. Jadi saya meminta maaf amat sangat ibu. Dan ibu saya mohon untuk ikut berdoa deh ya nanti mengamini ya. Iya iya iya. Ya. Ya, ya, ya. Terima kasih ya ibu ya, saya minta maaf nggak boleh menjaga ditutup ya Ustaz ya jangan ditutup. Adiknya juga ditutup, boleh Lihat TV nah, di sisi ya. langsung mengaminkan ya. Baik uh, untuk berikutnya para pemirsa untuk menyempurnakan acara bengkel hati di pagi hari ini kita persilahkan kepada Ustaz untuk memimpin doa. Alhamdulillah.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 Allahumma Masha'ali ala Muhammad wa ala Ali wa syahbihi ajma'in Ya Allah, ya Ghaffar Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan Sejak akhir balik hingga saat ini, ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan Dari dosa hmm. yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, ya Allah Hmm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, Ya Allah hmm. Kepada istri kami hmm. Kepada anak-anak kami hmm. Kepada saudara-saudara kami hmm. Kepada teman-teman kami hmm. Kepada hamba-hambamu dan makhluk yang kau ciptakan di muka bumi ini, Ya hmm. Allah Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapanmu, Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa yang dikerjakan dan dilakukan oleh ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Hmm. Alhamdulillah, Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Hmm. Alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, Ya Allah. Hmm. Ya Allah, jika kami saat ini banyak ada musibah pada diri kami dan ada penyakit yang ada pada diri kami, hmm. jika itu dari kesalahan dan dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami Amin. mohon ampun kepadamu ya gofar Amin. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah Amin. Dan juga menghilangkan musibah yang ada pada diri kami ya Allah Amin. Amin. Dan jika diantara anak-anak kami ada yang sakit ya Allah Amin. Karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah amin. dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah agar kami keluarga bisa lebih sujud kepadamu ya Allah amin. amin Ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kekutuk ya Allah amin. jauhkanlah kami dari amarah dan kecengkelan yang ada di dalam hati kami ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah, jika ada sihir di dalam kami di dalam tubuh kami, Amin. Amin. kami mohon agar Engkau berkenan menghilangkannya ya Allah. Amin. Jika ada sihir di dalam badan kami, kami mohon agar Engkau berkenan menghilangkannya ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, dekatkan kami dengan kesabaranMu ya Allah, Amin. dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Ya Allah, ya fatah. Mudahkan hati kami menerima kebaikan dan kebenaran dari Al-Quran dan Naksunah Ya Allah hmm. Agar kami senantiasa bisa menjalankan syariatmu dengan istiqamah amin hmm. Ya Allah Kami mohon kepadamu Ya Allah Agar senantiasa engkau berikan kepada kami petunjuk dan jalan Ya Allah hmm. Agar kami senantiasa di jalanmu yang benar Ya Allah hmm. Ya Allahnya lah kami menyembah dan hanya kepada kepadamulah kami meminta pertolongan Amin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tabbanatina fitun ya khasana Wabila khirati khasana Waktina labanara Walhamdulillahi Rabbil Alamin Walhamdulillahi Alamin Subhanallah Mudah-mudahan doa tadi menjadi penyejuk hati Bagi siapapun yang mengangkat tangannya Untuk mengaminkan doa yang dibaca oleh Ustaz Danu Amin Ya Rabbal Alamin Baik, sebelum uh, kami akhiri acara bengkel hati pagi hari ini, jangan lupa kepada para pemirsa yang ingin membawa rombongan untuk ikut ke program ini, silahkan anda fak ke nomor 0218408919. Saya ulangi lagi 0218408919. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih. Kami mohon undur bengkel hati bersama Ustadz Danu dan Daizaki. wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahlah Allah yang kaya yang miskin yang senang dan susah. Sembahlah Allah yang kaya. Yang... Yang senang dan susah sembah.